Sekarang kita memasuki kelompok yang ketiga yaitu isim jamak. Isim jamak adalah isim yang jumlah bilangannya lebih dari dua Ya namanya saja jamak ya sudah menjadi bahasa kita. Jamak yaitu lebih dari dua Merupakan keistimewaan dari isim jamak, dia masih terbagi menjadi tiga Ya di sana ada jamak takar salim ada Jamak Mu'anas Salim Ada apa yang dikenal dengan Jamak Taksir Baik, kita rinci satu persatu Kita memasuki pembahasan tentang rincian dari Jamak Yaitu yang pertama Jamak Mudakar Salim Baik, yang dimaksud dengan Jamak Mudakar Salim Adalah Jamak yang dibentuk dari isim mufradnya Yang digunakan untuk menunjukkan jenis laki-laki. Ya. Jamak mudzakkar salim ini sekali lagi jamak yang dia dibentuk dari isim mufradnya yang dia digunakan untuk menunjukkan jenis laki-laki. Ya, sebagaimana tadi isim dhana dia dibentuk dari isim mufradnya. Demikian pula dengan jamak mudzakkar salim ini, dia dibentuk dari isim mufradnya. Tapi di sini dia menunjukkan jenis laki-laki. Sebagai contoh misalnya, mu'minuna atau mu'minina. Dia mempunyai arti para laki-laki mu'min. Ya, jamak lebih dari dua. Contoh yang lain misalnya kafiruna atau kafirina. Maka dia bentuknya jamak. Dia ya, mempunyai arti para laki-laki kafir. Tadi dikatakan bahwasanya jamak mudzakkar salim ini dibentuk dari isim mufradnya. Lalu bagaimana cara kita membentuk jamak mudzakkar salim? Caranya juga cukup mudah ya, jangan khawatir, cukup mudah. Yaitu dengan menambahkan wawu dan nun atau yak dan nun pada akhir dari isim mufradnya sebagai contoh misalnya kita mempunyai kata mukminun ya dari isim mufrad mukminun kita ingin membuat bentuk jamak maka cukup mudah tinggal ditambah wawu dan nun atau ya dan nun tatkala kita tambah wawu dan nun maka kita perhatikan menjadi mukminuna ya kalau kita menambah menjadi apa kita tambah dengan ya dan nun maka menjadi mukminina ya mukminuna atau mukmininah ini mempunyai arti para laki-laki mukmin, ya para laki-laki mukmin tinggal ditambah wau dan nun atau ya dan nun. Namun kita ingat ya dan nun pada tambahan pembentukan isim jama ini berbeda dengan tambahan pada isim musanna. Kita perhatikan, dicek ya, dicek kita perhatikan ada perbedaannya. Baik, contoh yang lain untuk lebih memperjelas, misalnya kafirun menjadi kafiruna atau kafirina, ya kafiruna atau kafirina, ya ini artinya para laki-laki kafir tinggal menambahkan wudanun atau yadanun. Sekali lagi yadanun, dia harokatnya berbeda dengan tambahan pada harokat yang ditambahkan pada isim musanna kita perhatikan kalau musanna kafiro ini tapi kalau jamak kafirina ya sama-sama ditambah dengan ya dan nun tetapi harokatnya berbeda ini untuk kita perhatikan bersama baik sekarang kita memasuki pembahasan tentang jamak mu'anasalim ya kelompok rincian yang kedua dari bentuk jamak yang dimaksud dengan jamak mu'anas salim adalah jamak yang dibentuk dari isim mufratnya ya, yang digunakan untuk menunjukkan jenis perempuan contoh misalnya mu'minatun ya, artinya para perempuan mu'min atau kafiratun para perempuan kafir Baik, sebagaimana dari definisi yang telah disebutkan bahwasanya jamak muannats salim juga dibentuk dari isim mufradnya. Sekarang bagaimana pembentukan dari isim mufradnya untuk menjadi jamak muzakkar? Untuk menjadi jamak muannats salim caranya juga cukup mudah. Yaitu bahwasanya jamak muannats salim dibentuk dari isim mufradnya ya. Dengan menambahkan alif dan tak, ya caranya cukup praktis. Dengan menambahkan alif dan tak. Namun yang perlu diingat bahwasanya, ya bentuk mufrad dari isim mu'annas dia biasanya menggunakan tak marbutah Maka yang perlu kita perhatikan pertama-tama. Pada isim isemufratnya kita hilangkan dahulu tak marbutoh, baru kemudian ditambah dengan alif dan tak. Contohnya, misalnya kata mu'minatun, ya mu'minatun. Mu'minatun mempunyai arti seorang perempuan mu'min. Kita ingin menjadi bentuk jamak yang mempunyai arti para perempuan mukmin bagaimana caranya caranya cukup mudah yaitu pertama kita buang tak marbutohnya ya menjadi mukminun baru kita tambah dengan alif dan tak Sehingga menjadi mukminatun ya coba yang kedua kafiratun kita buang tak marbutoh baru kemudian kita tambah alif dan tak ya menjadi kafiratun baik kami kira sudah dapat dipahami sekarang kita memasuki kelompok yang ketiga yaitu jamak taksir. Yang dimaksud dengan jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi, jamak taksir ini dia tidak mempunyai pola, berbeda dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim ada polanya. Kalau jamak mudzakkar salim mudah, ditambah wawu dan atau ya dan Kemudian kalau jamak muannats um salim tinggal ditambah alif tan. Tetapi jamak taksir di sini dia berubah dari bentuk mufradnya. Bagaimana kita mengetahuinya atau cara membuatnya, maka mau tidak mau harus melihat kamus. Ya, harus melihat kamus. Ya, nanti insya Allah akan dijelaskan bagaimana cara membuka kamus, ya. Yang jelas, jamak muda, jamak taksir di sini Dia diketahui dengan membuka kamus Misalnya, kita ambil contoh Kata Rasulun yang mempunyai arti seorang Rasul Nah, Rasulun di sini bentuk jamaknya bukan jamak mudakar salim Tetapi jamaknya adalah jamak taksir Yaitu rusulun yang mempunyai arti para Rasul Kita perhatikan Bentuknya berubah Ya tidak ada pola tertentu. Contoh yang lain misalnya baitun yang mempunyai arti rumah, bentuk jamaknya ternyata buyutun. Dia berubah dari bentuk mufradnya yang mempunyai arti rumah-rumah. Demikian pula kitabun, ya, bentuk jamaknya adalah jamak tafsir, ya, yaitu kutubun. Artinya buku-buku atau kitab-kitab. Contoh yang lain misalnya Ustadun Ya, bentuk jamaknya adalah asatidu ya, berubah ya, sangat jauh perubahannya. Baik, itu tentang jamak taksir.